Kamu mau ngomong apa? Hmm, maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata mmm aku sayang sama kamu. Hah? Serius kamu? Iya. Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku? Ya, aku kan udah punya pendamping. Bukannya kamu juga udah punya cowok kan? Iya sih. Terus gimana sama buan kita? Hmm. Ya udah udah, gini gini asa sayang itu semuanya sah saja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay? Yeah. Iya. Kau hal yang tak bisa Ku lupakan darimu Saat kita jalan tanpa rasa itu dan kau menenunku Itu awal sebuah Ah cinta di... ka